dan sebagainya pasti senang dengan acara ini karena ya. akan bisa melihat uh, apa namanya perbedaan-perbedaan dari berbagai peserta maupun isi yang disampaikan mm -hmm. tentu ini uh, bisa uh, memberikan tanggapan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mm -hmm. tapi kalau misalnya persoalan tadi bahwa uh, ini uh, dakwah ini uh, bisa menjangkau pada semua orang, ya. nah, saya kira menarik itu bahwa kalangan-kalangan uh, tertentu eh, pasti menjadi pendengar setia penonton setia terhadap ya. uh, ini dan menurut saya bagi kalangan-kalangan dituju ini itu itu penting untuk menyampaikan ekspresinya melalui uh, apa namanya... Teledakwa ini. ini... Karena hmm. dengan begitu... Mungkin dia tidak berkesempatan... Di masjid-masjid misalnya barangkali... <laughs> tapi betul. di sini dia dengan sendiri... Dia bisa... Yeah, yeah, yeah. Ya, itu yang barangkali yang... Yang bisa dikomentari yeah. ya... Baik... Uh, kita mungkin harus beralih nih... Ke visual berikutnya nih... Kita ingin lihat lagi... Seperti apa tanggapan masyarakat yang lain... Tentang program uh, kita ini... Sebelum uh, sebelum itu nanti... Ke, kita juga akan berikan komentar lagi... Atas yeah. visual yang ada itu... Baik pemisah... Kita mungkin akan menyaksikan terlebih dahulu lagi uh, visual dari masyarakat yang lain tentang program teledakwah ini. Respon saya terhadap uh, acara teledakwah itu sangat baik sekali. cuma beberapa hal yang mungkin perlu diberikan uh, masukan. Terutama misal tentang tema. Tema sebaiknya disebutkan, disesuaikan dengan hal-hal uh, yang sedang aktual di masyarakat. Kemudian uh, yang kedua adalah sistematika dalam penyajian itu Ada ketika tema disebutkan Kemudian bagaimana urayanya Dan kesimpulannya seperti apa Sehingga solusinya jelas Mungkin bisa bermanfaat untuk para pemirsa di seluruh tanah air Dan kalau itu sudah terjadi Menurut saya terdakwa akan lebih efektif dan lebih baik lagi Dan berkenan di masyarakat Ini acara bagus sekali Dan perlu di diteruskan dan dilestarikan karena e, pertama memberikan motivasi kepada generasi muda kita yang e, memang e, dakwah itu suatu kewajiban untuk kita semua Nabi berfirman beli anni walau ayah sampaikanlah apa yang terima dariku Walaupun hanya satu ayat Nah itu kewajiban umat Islam adalah menyampaikan dakwah Dan TVRI bagus sekali uh, membuat acara ini uh, karena memang dakwah itu uh, menurut budaya Indonesia ya uh, Kadang-kadang uh, orang-orang itu uh, sering merasa jenuh dengan uh, keadaan atau uh, suasana acara-acara uh, dakwah yang monoton jadi hal ini perlu adanya inovasi-inovasi baru yang mungkin akan lebih membangkitkan semangat eh, khususnya eh, para pendengar untuk mendengarkan dakwah melalui TV dan dengan cara tele dakwah ini menurut saya cukup bagus dan perlu dilaksanakan terus. Acara telah di televisi Republik Indonesia merupakan salah satu acara kreatif dari TVRI yang menurut saya dari sisi pendidikan itu sangat bermanfaat. Karena melibatkan seluruh masyarakat yang punya ketertarikan-ketertarikan dalam pengembangan dakwah tidak hanya sebagai pendengar tapi juga sebagai pelaku dakwah. Dan sebenarnya kita berharap itu para mahasiswa saya bisa involved dalam kegiatan-kegiatan itu. Hanya saja penetrasi informasinya kepada kalangan mahasiswa agak sedikit kurang. Kalau menurut saya sehingga mereka tidak mempunyai apresiasi, bukan tidak punya apresiasi, tapi mereka tidak punya informasi dan kemudian juga tidak belum punya intensitas sehingga frekuensinya yang menikmati acara ini secara sampai saya ini masih sangat kecil di fakultas saya khususnya di fakultas kardia lalu kemudian manfaat-manfaat eh, yang lain bagi masyarakat, bagi masyarakat adalah dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang ragam ya dari berbagai kalangan yang memang mungkin punya informasi yang berbeda-beda kalau hanya satu pendakwah kan eh, hanya informasinya sangat mungkin, sangat monolitik atau sangat sangat eh, homogen tapi kalau memang beragam yang terlibat kan informasi sangat akan sangat heterogen hanya saja dalam pelai itu si eh, pihak televisi tidak bisa menyaring siapa pembicara sehingga kadang-kadang kadang-kadang itu bisa jadi bisa jadi informasi yang disampaikan oleh para peserta itu tidak begitu sesuai dengan apa yang diminati oleh para pemirsa dan ini yang kemungkinan akan kemungkinan akan e, membuat e, motivasi dari pemirsa itu agak sedikit agak sedikit berkurang oleh saya itu ke depan barangkali akan lebih baik barangkali jika memang ada kriteria-kriteria atau kualifikasi-kualifikasi yang involve, yang masuk ke dalam sehingga informasi-informasi yang e, bisa mereka sampaikan melalui teledakwah itu informasi yang cukup ditunggu oleh para pemirsa Uh, Tele dakwah adalah salah satu program yang menarik, khususnya dakwah dengan cara melibatkan masyarakat, karena perlu dicari modus atau cara-cara berdakwah supaya ada variasi-variasi sehingga uh, penonton masyarakat yang menyaksikan uh, televisi atau media-media lainnya merasa tidak bosan dengan kegiatan-kegiatan dakwah yang di laksanakan baik di media televisi khususnya ataupun media lainnya saya kira saya menyambut baik apalagi kami dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi mendukung diteruskannya model acara yang melibatkan masyarakat dan tentunya menarik bagi masyarakat. Baik, uh, demikian tadi kita sudah saksikan kembali beberapa visual yang kita uh, apa namanya kita lihat, gitu ya, dari berbagai macam kalangan lagi. Lebih banyak emang akademisi sekarang yang memberikan komentar sama ada salah seorang Korea uh, internasional dan juga memberikan komentar, gitu ya. Ada beberapa catatan saya terhadap komentar tadi. Mungkin ke Pak Profesor Handani terlebih dahulu. Tadi ada yang mengatakan bahwa tema kita itu masih belum aktual dengan faktual yang terjadi gitu katanya nah saya ingin minta pendapat bapak dari sisi ini apakah memang selama ini tema-tema yang kita angkat itu tidak tidak uh, aktual dengan fakta yang terjadi hmm. di saat kita siaran itu saya mohon komentar pak profesor iya jadi tema-tema yang diangkat atau yang ditetapkan mm -hmm. sebetulnya sudah mencakup masalah-masalah yang mestinya ada dalam kehidupan manusia jadi esensi hmm. dasar itu sudah ada Tidak gitu ada. ya mm -hmm. tapi memang kenal yeah. aktualitas yeah. dari hal itu kadang-kadang mm -hmm. belum tersentuh kadang-kadang mm -hmm. ya. Ya. Ya. ya jadi misalnya kayak sekarang ini tema yang banyak dibahas misalnya ada korupsi ya. Ya. ada tentang keadilan, ada hal gitu hal ya. ketidakadilan yeah. mm -hmm. nah itu ada baiknya memang pernah disinggung tapi mm -hmm. ketika saat pagi begini yeah. nah, ada baiknya dimasukkan bagaimana pandangan Islam, bagaimana paparan dari juru-juru dakwah mengenai mm -hmm. hal ini mm -hmm. mungkin informasi yang mereka berikan dapat dijadikan sebagai salah satu urun rembuk yeah. atau solusi mm -hmm. dalam mencari jalan keluar dari kegisruhan yang sampai saat ini belum terpecahkan mm -hmm. ya, walaupun secara teoritis yeah. sudah banyak ungkapan-ungkapan tapi apabila bilangnya disampaikan ya. nah ini akan menarik sekali nah, sehingga di situ akan diuraikan temanya sama ya yeah. tapi dari peristiadi diungkapan perusas daris dari berbagai narasumber tadi kan yeah. nah, bisa jadi ayatnya sama tapi ketika membawakan yeah. menganalisis membeberkan fakta uh -huh. ada berbagai hal yang bisa dari perspektif pandang, pandang gitu ya uh -uh. Uh -huh. dan di situ akan jadi baik sehingga saya setuju yeah. kalau aktualitas dari tema itu lebih diperhatikan Baik, kalau kita itu menjadi catatan kita lagi sebagai ya. sebuah uh. lembaga yang menyelenggarakan kegiatan ini. Uh. Saya beralih ke Pak Profesor Dalis. Profesor, tadi, uh, hampir semuanya memandang program ini positif dari kalangan akademisi dan uh, apa namanya Korea Internasional kita tadi. Nah, cuma ada yang menggelitik buat saya. Yang positif ini eh, hampir secara keseluruhan menyatakan bahwa memang program ini bisa mendorong kita untuk melakukan suatu perubahan gitu ya Tapi di sisi lain yang eh, secara ada eh, tadi yang mengusulkan bahwa harusnya kita bisa membatasi peserta yang masuk itu dengan berbagai macam kriteria Padahal di sisi lain kita membuka program ini terbuka untuk siapa saja Mungkinkah hal ini masyarakat kita diatur yang seperti itu? Uh, jadi saya kira begini ya. Mungkin dari uh, Apa namanya Selama ini kan biasanya Misalnya dari sisi tema ya, itu ditentukan betul. Mungkin suatu saat Ada waktu-waktu uh, tertentu Barangkali hmm. tidak harus diberitahu sebelumnya Tapi oh. misalnya langsung sekarang temanya apa, sehingga ya. yang untuk ini adalah kalangan tertentu yang memang sudah punya pengetahuan banyak, ya. itu yang yang ikut terlibat Kita pernah mencoba hal itu, okay. jadi pernah ya. suatu waktu tema itu tidak dimunculkan ya. Kita munculkanlah tema saat siaran, ya. ternyata tidak ada masalah. Ada lah, ya. hanya hanya sekitar tiga. Padahal lazimnya ya. ada sekitar sepuluh peserta yang masuk. Gitu. Ini memang jadi jadi kendali kita tersendiri nih, Pak Profesor. Apa tanggapan bapak yang? Ya, ya. jadi memang uh, dari kemasan-kemasan mungkin memang menarik kalau ya. misalnya tidak selalu sama modelnya. Baik, silakan Profesor. Ya, hmm. jadi memang kalau persoalan ada kebosanan Karena mungkin dari antara uh, pemirsa itu Kok itu-itu saja tidak ada tidak ada uh, apa namanya perubahan-perubahan dan sebagainya nah, hmm. Saya kira memang menarik juga Karena sesuatu yang monoton itu kadang-kadang uh, orang bosan yeah. Jadi mungkin dari pengelola nanti bisa menciptakan acara-acara selingan Katakanlah misalnya uh, mungkin ada suatu saat tampilan Uh, Dai cilik mungkin tampil untuk sebagai selingan untuk satu kali acara dan sebagainya hmm, sehingga melihatkan langsung, betul, melihatkan ya? okay. langsung dan itu juga bisa melihat bagaimana uh, cara berdakwah yang baik hmm. atau misalnya tokoh-tokoh tertentu sehingga tidak selalu dengan uh, model yang sekarang. kan ini masalahnya yang diharapkan adalah ada ada berbagai variasi ya. Ya, tentang kegiatan ini. Uhum. Kalau misalnya tidak bisa dengan uh, materi itu langsung di, di tema, langsung tema langsung disampaikan. Saya ya. kira itu bisa dicari formula formula yang memang uh, tidak tidak selalu sama begitu. Uhum. Jadi ada ada variasi variasi uh, tentang uh, acara ini. Iya. Uh, tadi Pak uh, kembali ke Pak Profesor Handani. Tadi ada uh, apa namanya komentator yang mengatakan bahwa Mahasiswa itu memang tidak terlalu involved katanya terhadap acara ini Karena memang kurangnya uh, informasi atau sesesasi yang sampai ke mereka Nah, mungkinkah tadi pertanyaan saya pertama itu Ketika ini mungkin dijadikan dalam sebuah program tugas kah atau apakah gitu pak uh, Mungkin gak teraplikasi itu pak di Menjadi sebuah program yang yang terkurikulum lah gitu Kepada para mahasiswa yang bisa tampil pak gitu ya Silakan pak Baik, ada beberapa hal ya. ya Pertama Mahasiswa itu biasanya uh -huh. sudah disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, uh -huh. harus baca buku, buat resume, yeah. kemudian menulis makalah, uh -huh. sehingga uh -huh. waktu mereka biasanya habis untuk itu. Uh -huh. Karena itu hal-hal yang di luar apa persoalan kuliah kadang-kadang kurang dapat perhatian. Uh -huh. Belum lagi dalam mahasiswa itu ada kegiatan lain yaitu organisasi intern kampus hmm, okay. dan ekstern yeah. dan ini juga menyita banyak waktu mm -hmm. maka informasi dari dekan fakultas sarbia tadi yeah. kurangnya involve atau terlibatnya mahasiswa mm -hmm. itu ada kemungkinan faktor ini tadi yeah. ya. nah kemudian yang kedua juga karena akibat kesibukan mereka di situ informasi-informasi tentang tayangan-tayangan TV yang tidak menarik, kadang-kadang, mm -hmm. nah, atau pada kalau istilahnya itu prime time bukan pada prime time ya, mungkin juga mereka tidak apa, tidak begitu mempunyai waktu untuk itu ya. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. salah satu jalan keluar yeah. itu memang melibatkan dosen seperti tadi ini, mm -hmm. ya, okay. bahwa ada instruksi dari dosen mm -hmm. untuk melengkapi nilai yang ada. Yeah. Itu ada baiknya dosen juga menugaskan mahasiswa mengikuti teledakwah ini atau membuat resumi yeah. dari teledakwah pada hari ini dengan tema ini apa resuminya? Tentu mahasiswa yang percaya dalamnya mungkin dakwah. Nah mungkin fokusnya ya? mahasiswa fakultas dakwah tadi mm -hmm, mm -hmm. sehingga di situ apa warna yeah. dari peserta teledakwah tadi akan makin beragam mm -hmm. dan ia kan akan menambah Kelengkapan dari audien Atau publik Yang menjadi sasaran dari acara ini uh -huh. nah, gitu ya. Baik, saya kembali uh, Ke Pak Profesor Darwis Pak Profesor, kalau uh, Mencermati juga dari apa yang disampaikan Oleh para pemirsa kita gitu ya, Bahwa uh, Katanya uh, Acara kita ini Sebenarnya memang menjadi salah satu Program unggulan Dan mungkin yang bisa kita memasakkan bahwa ini salah satu acara uh, yang kreatif di mungkin di Asia Tenggara pak, gitu ya. Kalau acara yang lain mungkin sejenisnya banyak, tapi acara ini cukup kreatif, gitu ya, yang bisa memunculkan uh, apa namanya kreativitas untuk bisa ke permukaan. Nah, tapi di sisi lain kita juga punya uh, kendala yang besar terhadap perlibatan semua pihak pak untuk bisa berkontribusi banyak di sisi ini nah mungkin pandangan bapak sebagai seorang psikolog ini apa lagi sih yang mesti harus kita sempurnakan agar semua pihak itu terakomodasi di sini orang nyaman menontonnya dan orang memetik apa ilmu yang disampaikan itu silakan pak yeah. Jadi kalau melibatkan orang banyak itu memang selalu kita harus melihat dari sudut pandang kepentingan. Betul. Ya jadi misalnya audiens itu dia kepentingannya apa Taruhlah seperti tadi mahasiswa. Kalau ada penugasan-penugasan ya. ya pasti akan terlibat secara langsung begitu. Walaupun secara dipaksa betul. itu ya. <laughs> ya kadang-kadang kita begini uh, ya. di awalnya itu kan perubahan nilai-nilai itu kan kadang-kadang harus ada uh, ada sedikit juga pemaksaan ya. Hmm, Tapi dan pada petik ya Baik. dari artinya pembiasaan-pembiasaan terlebih dahulu. Hmm. Kadang-kadang begini, kalau mahasiswa itu tidak diberi tugas untuk membuat makalah misalnya yeah. Boleh jadi baca bukunya tidak tidak intens bagaimana kalau ada tugas mm -hmm. Betul. Manusia juga begitu yeah. Jadi pada umumnya maksud saya Jadi artinya pada saat-saat ada memang keterkaitan dengan tanggung jawab, dengan tugas Dan ada kecenderungan yang diinginkan Itu biasanya dia akan terlibat secara langsung mm -hmm. Ketika orang misalnya pada saat dia mengharapkan dia dapat pahala Dia harus soal subuh pagi-pagi dia, dia akan mengalahkan ngantuknya itu Meskipun tadi dikatakan ada yang sampai tidak Terdurut malam. Betul. Nah, sekarang dari kita lihat eh, bagaimana me melibatkan. Menurut saya dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat itu akan sangat rentanya sangat luas. Itu hmm. bisa memberi kesempatan. Okay. Jadi malah kalau di kota-kota kan ini khusus mahasiswa malam nanti. Ia ya, ya, ada peminat. Betul. Ya, gitu. <laughs> <laughs> Karena mahasiswa kan bisa jadi begini. Ya saya kalau tidak menang, tarulah begitu atau ya. misalnya saya jelek. Nanti dia mengatakan, mengatakan bahwa ada orang menilai saya bahawa saya mahasiswa, tapi ternyata. Apalagi dari fakultas dakwah ternyata dakwanya kurang bagus dan sebagainya itu turun dari ya tuh, itu ada ada kekhawatiran tersendiri untuk itu. Ya. Ya, ya. Tapi kalau sekedar misalnya mendengarkan kemudian diberi tugas-tugas untuk uh, misalnya ada poin tersendiri kalau bisa masuk dia akan mendapat poin-poin tertentu, betul. itu hmm. kan ada kepentingan itu. Hmm, ya, okay. jadi saya kira kepentingan-kepentingan yang harus dilihat sehingga masyarakat akan terlibat lebih banyak. Baik, jadi trigger-trigger itulah yang harus kita munculkan betul, di sini, betul. gitu ya. Baik, nampaknya kita harus jeda lagi nih ya. untuk yang kedua. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh dan pemirsa dimanapun anda berada, mungkin kita sebagai penyelenggara akan membuat sebuah trigger agar masyarakat banyak bisa terlibat lebih jauh terhadap uh, program acara ini. Jangan kemana-mana, kami akan masih berbincang setelah ini. Tontolah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama program Teledakwa untuk kesempatan kali ini kita melakukan sebuah evaluasi untuk mencari terobosan yang baru Agar program ini benar-benar dicintai dan diminati oleh masyarakat Kita berbincang pagi ini tentang opini masyarakat terhadap Teledakwa yang dikomentari oleh dua orang narasumber yang sudah bersama saya Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA dan yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hude MSI Baik Pak, kita lanjutkan yeah. uh, dialog kita sebelum kita melihat persoal yang berikut gitu ya Pak Prof. Dani, ini terkait dengan adanya masukan sistematika penyelenggaraan kita Uh, apa namanya uh, yang harus ada sentuhan lain katanya biar lebih menarik lagi menurut bapak apakah ada sisi lain yang harus kita tekankan di, dari dari dari sistematika penyelenggaraan kita pak dimulai dari pembekalan yang disampaikan oleh salah seorang dewan hakim kita menerima peserta kemudian kita mengevaluasi apa yang disampaikan oleh peserta itu silahkan pak ya dari sisi apa itu uh, penampilan ya. atau acara yang sudah dikemas Betul itu sangat tepat sekali mm -hmm. Jadi ada prolog ya. dari pembawa acara uhum. Kemudian pembekalan ya. Pembekalan ini uh, fungsinya untuk meningkatkan mengingatkan peserta uhum. Tema apa yang akan dibahas Betul. Di situ juga kadang-kadang dikemukakan dalil Al-Quran dan hadisnya ya. Kemudian juga mengingatkan mereka tentang pengelolaan waktu Apa-apa ya. yang akan dimilai seperti kelancaran, uhum. intonasi, sehingga di sini merupakan suatu hal yang sangat tepat. Karena ketika itu para peserta bisa mengingatkan apa saja yang harus saya lakukan. Mm -hmm. Nah setelah dilakukan apa itu giliran para peserta. Bagaimana setiap peserta merasa saya bagus sekali nih. Mm -hmm. Nah disitulah perlu evaluasi diri. Yeah. Dan ini dilakukan oleh Dewan Hakim. Agar mereka tahu. Sehingga nanti tidak ada timbul usaha bagus kok kalah. Oh gitu oh, ya. Mungkin, nah Terata ini evaluasi itu ya? ini perlu. Ya, ya ya Maka tadi diungkapkan evaluasi si A hmm. bagus, ya. tapi ada kekurangannya ini. Hmm. Si B ada sesuatu yang keleset ini. Ya. Nah dari situ oh ya ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Baik. Sehingga suatu saat dia akan tidak lagi terjebak dalam kekeliruan yang sama. Uh -huh. Nah jadi saya kira itu sama. Mak tadi yang dari Pimpinan Fakultas dakwah ya. itu sistematika penyampaian ni, maksudnya. Sistematika penyampaian. penyampaian ya. hmm, dari okay. peserta mm -hmm. itu sistematika ilmiah ya. Yeah. Tapi itu tidak selalu baku dalam uh, dakwah dan kita tidak bisa uh, berpihak, apa namanya, tidak bisa memaksakan kehendak kita kan, karena kita menyambut ah, itu dari situ. Betul, mengingatkan mm -hmm. dalam pembekalan tadi oh, ada ini, Baik. ada ini, ada ini. Nah ini Baik. pembekalan itu fungsinya sangat, sangat besar, penting sekali ya. itu ah. baik baik saya uh, pak Hudi mohon bersabar sebentar pak kita mungkin akan saksikan visual terlebih dahulu sebelum bapak nanti memberikan komentar dan pemirsa uh, bagaimanakah tanggapan masyarakat berikut terkait dengan pelaksanaan acara uh, tele dakwah ini berikutlah komentar para pemirsa berikutnya uh, acara tele dakwah cukup baik ya untuk uh, di samping untuk melatih orang-orang yang sebenarnya memiliki uh, bakat untuk berdakwah tapi dia gak, gak punya gak punya uh, cara atau bagaimana cara menyalurkan bakar dakwahnya itu. Uh, untuk mereka-mereka yang ingin belajar dakwah kan bisa sekalian uh, bagaimana cara-cara uh, berdakwah yang baik dari acara ini. Cuman menurut uh, kalau saran dari saya, sekarang kan sudah ada nih teknologi-teknologi yang bisa 3G atau Skype gitu kan. Uh, kira-kira kalau misalkan uh, acara kita berdakwah enggak uh, hanya via telepon tapi uh, via 3G kan lebih bagus gitu kan bisa bisa lebih melatih mental para pendakwah itu. Persepsi saya uh, pada acara tele dakwah uh, bagus menurut saya sangat bagus untuk uh, perkembangan uh, agar dakwah Islam di dalam uh, di dalam uh, media dakwah karena uh, menurut saya kita banyak uh, sembah khususnya sebagai peserta kita banyak tahu, kita bisa melatih berbicara kita atau berdakwah dalam Islam. Gimana caranya sistematiknya dan urutan-urutan kita dalam menyampaikan sesuatu tema kepada penonton dan menurut saya manfaatnya bagi penonton Oh, kita yang tadinya sebagai penonton nggak uh, tidak banyak tahu menjadi tahu karena banyak sekali dalam satu tema didefinisikan uh, berbagai menurut berbagai uh, macam definisi menurut masing-masing. Maksudan -masing. uh, saya uh, saran saya pada program karya dakwah uh, agar diperpanjang uh, durasinya. Menurut saya cara ini sangat bagus sekali karena Uh, untuk melatih para kader-kader uh, dai, dai dai atau Daiyah uh, Untuk melatih dakwahnya Supaya lebih baik lagi uh, Dan menurut saya uh, Acara ini sangat bagus sekali hmm, Dan untuk yang non aktif Seperti penonton Itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Bagi dirinya Karena uh, acara ini seperti semacam diskusi dari 9 orang atau 10 peserta uh, mendiskusikan jadi mendapatkan banyak ilmu-ilmu uh, yang berbeda gitu acara ini supaya lebih uh, apa ya lebih ditambah lagi materi-materinya jadi supaya lebih bagus lagi gitu acaranya menurut saya cukup menarik cukup bagus uh, dan manfaatnya begitu begitu banyak yang pertama bagi peserta uh, itu dilatih untuk mengeluarkan pendapatnya dan untuk penonton mendapatkan informasi yang bagus menu, informasi yang bagus tentang agama Islam agar jam tayang teledakwa dimajukan dari jam setengah 5 pagi dimajukan jadi jam 5 dan durasinya diperpanjang menjadi 1 jam setengah Nah, jadi dari jam 5 sampai jam 7 Dan batas dari peserta itu minimal adalah 5 menit Supaya uh, dia dapat menggali informasi yang lebih dalam lagi Baik, beberapa komentar Sudah kita catat lagi ini yeah. Kita mendengar begitu banyak Masukan-masukan uh, kepada kita Nah saya ingin kepada Profesor dari Servis Hauluni Bapak tadi bicara di awal tentang teknologi media Yang yeah. digunakan, ada salah seorang Pemirsa kita tadi mengusulkan Mungkinkah katanya uh, Kita menggunakan teknologi 3G Di dalam yeah. berdakwah gitu ya, banyak yeah. kali Sekarang teknologi ini dipakai yeah. Nah menurut pengamatan Bapak, dari sisi uh, Aspek uh, bidang yang Bapak geluti seperti apa kemungkinan ini? Uh, saya kira uh, usulan itu hmm. bagus sekali karena yeah. sekarang ini boleh dikata HP-HP itu yang keluaran-keluaran terbaru itu yeah. semua dengan menggunakan teknologi 3G Betul. dan kalau bisa dua belah pihak bisa kelihatan mm -hmm. bukan hanya sekedar suara tapi tampilan kan bisa ekspresinya bisa kita lihat, okay. bisa kita lihat karena orang kalau misalnya berbicara itu semakin banyak. Uh, Indra yang terlibat mm -hmm. itu hasilnya semakin baik. Yeah. Jadi kalau misalnya hanya via telepon tuan hanya audio, so, -audio saja, ya? tapi kalau bisa audio visual itu akan lebih lebih baik lagi. Mm -hmm. Apalagi misalnya nanti suatu saat mau dibuat acara itu misalnya bervariasi, katakanlah suatu saat diundang tadi mahasiswa mahasiswa juga ikut memberi penilaian. Yeah. Tapi uh, ada beberapa misalnya mm -hmm. selain okay. dewan hakim yang sudah ada, yeah. dia juga bisa memberikan. Jadi kan kalau mereka yang dari fakultas dao tentu tahu persis. Uh, metodologinya kritia, ya? Metodologinya hmm. Kedahwa ya. yang baik itu dia sudah paham betul, betul. Jadi, Bisa dilibatkan di dalam memberikan uh, penilaian Bisa melihat ekspresi hmm. orang yang tampil ketika berbicara mengenai ayat-ayat misalnya yang sedih Ekspresinya Tetapi sama tidak dengan itu? itu. <laughs> hmm. wow. Jadi saya kira bagus sekali Kalau misalnya memang sudah uh, menyebar nanti mungkin bisa sekali kali dicoba dengan sistem uh, menggunakan 3 itu Baik Ini banyak sekali masukan yang bisa kita catat nih Saya kembali ke Pak Pak Tosor Pak tentang uh, masih banyaknya keinginan bahwa jam tayangnya diperpanjang Waktunya dimundurkan dan lain sebagainya Bapak mungkin sudah mencatat po poin itu gitu ya Cuman nanti uh, ini ada yang sedikit menarik Pak pertanyaan saya Bahwa untuk lebih memotivasi orang uh, biar bisa menyimak Bergabung dan lain sebagainya uh, Bagaimanakah caranya agar uh, kita bisa melebatkan lembaga yang lain Dalam artinya maksudnya ini kan banyak terlibat ini nih uh, komunikasi uh, telepon nih, selulerkah gitu ya, uh, PTSN-nya kah gitu. Mungkinkah itu kita ajak masuk ke dalam program kita ini, mereka sebagai sebuah sponsor misalkan, hanya orang yang pemegang uh, jaringan apa yang bisa masuk di sini, kemudian mereka memberikan hadiah gitu Pak. Nah saya ingin minta komentar Bapak sebagai salah seorang Dewan Hakim ini terhadap lingkaran program ini, silahkan Pak. Bagus sekali itu ya, ya. karena memang... Sekarang dalam era seperti ini mm -hmm. apa eh, Segmen seperti itu yeah. merupakan salah satu sasaran yang layak dibidik ya. mm -hmm. nah, Jadi di satu pihak itu ada nilai positif bahwa ada sponsor yeah. Yang akan memberikan reward mm -hmm. sesuatu yang ternyata lebih khusus ketimbang yang selama ini ada mm -hmm. sehingga daya tarik tadi akan semakin besar. Mm -hmm. Namun di satu pihak yeah. di lain pihak kata-kata publik ya, LPP ini kan yeah. lembaga penyiaran publik ini publik ini kan untuk semua ya yeah. menganggumu dir seluruh masyarakat ya yeah. sehingga nanti ini minusnya mm -hmm. atau negatifnya hanya akan membatasi, kelompok membatasi lagi tentu. ya. Hmm, Oke okay. nah, sehingga kata publik tadi de, menjadi terabaikan jadi ada plus minusnya yang harus Baik -baik. dipertimbangkan itu ya. ya karena kalau selama ini seperti tadi usulan waktu nah nanti bagaimana kita mengakomodir yang, yang timur, timur gitu kan oh, okay. sehingga ini waktu yang tepat karena di sana saat itu belum terlalu siang Betul. dan di sini orang-orang diharapkan sudah bangun ya Bangun karena, karena harus melaksanakan Slot sebuah kan. ya. Nah sehingga itu jalan tengah baik. Nah, Mungkin salah satunya Waktu Ya mungkin yang diharapkan Ditambahlah Hari lain Sehingga hmm. frekuensinya bertambah Jadi dua kali tayang dalam seminggu hmm. Kalau selama ini hmm. seminggu satu kali baik, baik. Bisa jadi diharapkan Tahun depan ini hmm. seminggu dua kali Dalam mereka Mengakomodir Ya ya keinginan keinginan masyarakat yang begitu banyak karena ini sudah istilahnya menular dari ketok tular tadi ya diinformasikan dari satu pada yang lain sehingga masing-masing pengen lihat seperti apa sih nah ketika punya kemampuan ah coba coba ah gitu ya baik baik saya terakhir nih ke pak pesandalis Pak uh, di satu menit terakhir ini mungkin Bapak bisa berikan tanggapan Pak secara komprehensif terhadap evaluasi pelaksanaan kegiatan program teledakwa ini Pak. Silakan. Iya, kalau melihat dari tayang-tayang tadi bahwa ternyata memang masyarakat meminati uh, teledakwa ini. Terutama karena bisa melibatkan publik lebih banyak, mm -hmm. bisa memberikan kesempatan kepada orang untuk menyalurkan ekspresinya untuk menyalurkan uh, apa namanya minatnya mm -hmm. untuk menyalurkan bakatnya. Uh, karena kalau kesempatan-kesempatan itu tidak tersalurkan itu nanti malah kurang bagus hmm. jadi dengan demikian dia akan menampilkan dirinya, ada namanya dalam psikologi itu NA need for achievement, Apa jadi itu? orang yang memang selalu ingin berprestasi hmm. jadi boleh jadi peserta ini ada sering yang mungkin selalu, selalu tampil barangkali yeah. itu mungkin NA nya tinggi mm -hmm. artinya ingin selalu tampil berprestasi yeah. dan salah satu prestasi itu adalah Ketika dapat muncul ya. di program ini Ada satu usul saya Mungkin Lahan. bisa memberikan Apa namanya Katakanlah penghargaan-penghargaan itu tidak selalu dalam bentuk uang kan Betul. Bisa memberikan misalnya kalau yang sudah menang diberikan sertifikat dan sebagainya hmm. Dikirimkan kepada okay. itu Dan okay. mungkin okay. bisa mengajak guru-guru itu juga banyak Karena mereka hmm. akan memerlukan sertifikasi model itu iya, Bisa menambah kum dan sebagainya Baik. Yang tadi bicara soal penghargaan itu Baik, <laughs> Baik. Ini semakin menarik nih uh, Soalnya sekali kita dibatasi oleh waktu Pak profesor Dr. Haji Hamdani Anwar Ema Terima kasih Sudah mau berbagi saran, berbagi informasi tentang kegiatan kegiatan kita ini kemudian juga bapak Profesor Dr H Jumahudalis Huda juga terima kasih pak banyak sekali masukan yang bisa kita catat yang intinya kita ingin menjadikan program kita ini menjadi program unggulan pak yang diminati oleh masyarakat dan sekali lagi pemirsa hadirnya evaluasi ini merupakan sebuah refleksi bahwa kami selalu ingin memperbaiki apa yang kita munculkan kepada Anda semua, terlebih masukan dari masyarakat yang begitu beragam, yang begitu meminati acara ini, agar kesempurnaan ini bisa menghadirkan sesuatu yang lain di tengah Anda dan kita bisa memetik hikmahnya itu saja mungkin perbincangan kali ini yang bisa kita munculkan, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, juga terima kasih atas masukan para teman-teman kita di mahasiswa, para bapak ibu tadi dari masyarakat umum dan para akademisi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan baik kita untuk perbaikan lebih lanjut. Saya atas nama rekan-rekan kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.